satu lagu pamer bojo sing versi cendol. <t champions> <t bubble> <t rằng> Oke okay lah monggo Mas Doni Gak pakai ketan ya?